يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم فما يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهادي هو محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن لكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fil nar ikhwani wa akhwati fil malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tauhid pada bab man haqqaqat tauhid dakhala al jannata bi ghairi bab tentang siapa yang menegakkan tauhid Maka dia akan masuk surga tanpa hisap. Terus kalian, kalau pada bab-bab yang lalu pembicaraan kita lebih banyak ke arah teori-teori memahami tauhid yang benar. Dan apabila teori itu benar, maka harus melahirkan suatu amalan. Yang benar pula Makanya anda melihat apabila ilmu tauhidnya itu tidak benar Maka lahirlah amalan-amalan yang menyimpang Daripada pemahaman yang tidak benar itu Nah ketika kita sudah mempelajari tentang Masalah-masalah tauhid di masa-masa yang lalu Sebagai suatu teori yang harus kita coba laksanakan dalam hidup kita maka kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana teori itu direalisasikan di dalam kehidupan kita sehingga apapun yang kita lakukan baik itu berkenaan dengan waktu kita, pikiran kita tenaga kita perjuangan kita harus sesuai dengan Tauhid yang benar itu. Maka kalau tidak, berarti ada sesuatu yang apa, yang apa, tidak beres. Kalau orang bicara teori, itu lebih mudah dibanding dengan apa, dengan prakteknya. Makanya, ibarat seorang tentara, ketika dia menerima teori-teori perang, Sepertinya itu hal yang menarik. Tapi belum tentu ketika dia perang teori itu dipraktekkan semuanya. Sama juga ketika orang itu belajar curus-curus karate atau silat teori. Ketika dia fight, belum tentu keluar teori-teori itu. Maka begitulah keadaannya ketika orang mempunyai atau memahami teori-teori di dalam beragama termasuk dalam bertauhid. ketika dalam praktek, maka itu belum tentu kemudian menjadi nyata. Karenanya kita harus punya dua hal, supaya teori yang kita peroleh itu menjadi nyata. Yang pertama berkaitan dengan memahami apa standar teori yang benar. Yang kedua mempunyai contoh. Ya harus ada contoh. Kalau teori-teori itu tidak diberikan percontohan, maka gambarannya menjadi apa? Menjadi kabur. Tapi kalau ada contoh, kenyataan itu akan menjadi lebih dekat untuk bisa apa? Dipraktekkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita dua-duanya. Teorinya diberikan secara lengkap dan contohnya pun diberikan secara utuh. Dan itu Saudara sekalian, pada bagian ini kita akan mempelajari menyangkut masalah bahwa tahqiqut tauhid, penegakan daripada tauhid itu. Ungkapan dari pengarang ini ketika mengatakan man haqqaqatu tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Saya yakin setiap kita pasti ingin masuk surga tanpa hisab. Ya? Sebab orang kalau dihisap itu berarti ada masalah itu. Orang kalau dihisap pasti ada, ada masalah. Mungkin dia sukses, mungkin juga tidak. Tapi kalau kemudian dia masuk surga tanpa hisap berarti apa? Dia sukses betul. Dan ternyata orang yang akan masuk surga tanpa hisap itu ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu diantara di nukel oleh Ibnu Kathir di dalam surat Maryam ayat yang ke 71 ya surat Maryam ini ayat yang paling banyak ditakuti oleh para ulama ya ayat yang paling banyak ditakuti oleh para ulama 71 dan 72 Allah katakan, wain min kum illa wariduha. Kanan Allah Rabbu khatm mawqdiyya, thumnaunajiladzina taqawu, wa nadarrazi mina fiha jithiya. Allah katakan setiap kalian, wahai manusia, termasuk juga jin ini, ya, karena apa? Manusia dan jin lah yang akan apa? Dihisap oleh Allah Subhanahu Wataala yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wataala. Wa imingkum kaitan dengan kita semua ini. Kalian semua Ila wariduha. pasti akan apa memasuki neraka. Nah ungkapan warid ini ada dua pengertiannya. Imma memasuki betul karena di dalam bahasa Arab itu kalau waradadal wahu itu menurunkan apa timbangnya ke sumur. Berarti betul-betul apa masuk itu. In kullun illa waridha anda akan masuk ke neraka itu. Ini satu apa tafsiran. Yang kedua, waridha diartikan apa melewati. Ya. Berarti melewati enggak merasakan masuk. Tapi yang paling kuat yang ke, yang pertama. In kullun illa waridha. Kan ala rabbika hatman maqdiyya dan itu merupakan keputusan Tuhanmu yang tidak bisa digugurkan. Tetapi apa yang terjadi? Summunun allazina taqau wa nazaru walimin fiha Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga kalaupun dia masuk ke dalam api itu tidak merasa panas dia. Ya? Allah selamatkan mereka yang bertakwa dan ditinggalkanlah di dalam neraka itu orang-orang yang zalim. Saudara sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan membawakan riwayat tentang Rasulullah menyebutkan ada 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisap Cuman 70.000. Kira-kira masuk hidung enggak kita ini? Hah? Subunya suka kerina. Hah? Terus kewajiban-kewajibannya suka telat. Matanya suka liar. Iya. Tangannya suka ganggu orang. Hah? Hatinya suka dengki sama orang. Dendem. Perilakunya kadang-kadang tidak islami. Bagaimana mau masuk surga tanah Isa? Sementara saingannya ada 114 ribu sahabat Rasulullah s.a.w. Berapa? Sahabat Nabi itu ada 114 ribu. Itu saingannya itu. Untuk masuk surga tanpa hisap. Belum lagi mereka yang mujahidin, ulama-ulama. Dari kalangan tabi'in, tabiut tabi'in. Sampai generasi kita sampai ila yaumil qiyamah. Tapi bukan berarti enggak ada harapan, pasti ada harapan. Ya? Sebab bisa jadi, orang itu dikenalki oleh Allah kebaikan, kemudian dia mendapatkan apa? Husnul, Husnul Khatimah. Yang kemudian menyebabkan dia apa, masuk surga tanpa hisap. Makanya tidak boleh tidak punya harapan. Harus punya harapan. Saya harus masuk yang Apa? Disebutkan Nabi itu harus punya semangat itu. Cantos wah kalau gitu harapannya tipis nih. <SILENCIO> Gak boleh begitu. Harus apa optimistik. Makanya dai harus mengajak orang kepada optimisme, bukan menyebabkan orang kemudian apa melemah simis. Ketika Rasulullah menyebutkan tujuh ribu para sahabat mikir-mikir juga. Dengankan kita, para sahabat mikir, apalagi kita kan. Kalau 70 ribu kita gak mikir itu kelewatan banget tuh. Ternyata Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Bani, hadisnya sahih. Menyebutkan, dari satu 70 ribu itu 70 ribu lagi. Kalau ada kayak begini ada harapan insya Allah. Ya? 70 ribu, dari satu 70 ribu itu 70 ribu lagi. Itulah mereka yang akan masuk surga tanpa hisap. Dan untuk itu sesekalian, makanya jangan main-main untuk mencari surganya. Jangan main-main untuk mencari surganya. Inna Allahu stiral min almu minina anfusa wa amwalahum bi anallahumul jannah. Allah membeli dari kamu minina apa? Jiwa dan harta mereka untuk diberikan surga. Makanya. Al Imam Hatim Al Aswad mengatakan: Manidaa salasan min qayi salasan fahuwa kazzab. Siapa yang mengaku tiga hal, tidak melakukan tiga hal maka dia pembohong. Manidaa maha batalahi walamiyata wara'an maha rimihi fahuwa kazzab. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak meninggalkan yang diharamkan oleh Allah maka dia pembohong. Nah, harus apa? Harus apa? Harus jujur. Cintamu kepada Allah, kamu realisasikan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi hati malasam menekankan pada porsi, kalau kamu cinta kepada Allah, kamu melanggar Allah, berarti kamu berbohong. Kenapa? Makanya para ulama itu menumbuhkan di kalangan dirinya, di kalangan umatnya untuk menumbuhkan rasa malu kepada Allah kalau mau berbuat apa? dosa, mau berbuat maksiat tembulkan rasa malu kepada Allah setiap orang yang cinta kepada Allah dia akan mencari apa yang disukai oleh Allah ya bukankah anda kalau cinta kepada istri anda anda akan mencari sesuatu yang bisa menyenangkan hati istri anda bagaimana kita dengan Allah? ini satu, yang kedua kau mana dia amat betul jannah, walau nyufik malahu fi sabillallah, fahu kafir. Siapa yang mengaku mencintai surga, tetapi pelit terhadap hartanya, tidak dinafkahkan di jalan Allah, maka orang itu pembohong. Harus ada pengorbanan, termasuk pengorbanan apa? Harta. Makanya dalam Islam itu ada solat, ada juga apa? Zakat itu selalu digandengkan, sholat zakat, sholat zakat. Ada kaitan dengan apa? Harta. Kemudian termasuk adzim, termasuk jihad, Bismillah. Itu kaitan dengan apa? Pengorbanan selain jiwa juga adalah harta. Kemudian ketiga, wamildaah Muhammadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yuhibbal masakin fauqadzab. Siapa yang kemudian mengaku cinta Rasulullah dan tidak mencintai orang-orang miskin, maka dia pembohong. Makanya orang yang mengundang makanan, mengundang apa, makan untuk pesta untuk apa, ya diundang cuma orang-orang kaya itu apa undangan yang nggak berkah. Ya? Makanya perhatikan orang-orang miskin. Nah kembali kepada ungkapan bahwa kalau kita itu selalu memperhatikan apa yang akan saya rasai dari surga itu, maka anda akan sungguh-sungguh memperolehnya. Ya, makanya sering-sering baca tentang keindahan surga. Luar biasa. Ya, kalau istri-istri kita itu tahu. Bahwa kalau dia itu ngambek sama suaminya. Kalau dia nyakitin sama suaminya. Bidadari yang di surga yang nunggu itu ngamuk sama dia. insyaallah dia gak marah. Karena apa? Dia sadar bahwa di sana ada menunggu lagi itu. Ya, makanya dia berikan apa? Berikan perhatiannya, servisnya dan sebagainya. Ya. Banyak sekali manfaat orang yang mempelajari, mengerti tentang apa yang akan diperoleh seseorang di surga itu. Tidak ada yang terbet di pikiran manusia, saking luar biasanya. Ya. Tidak ada yang apa? Terlihat oleh manusia, tidak ada yang terdengar oleh manusia. Begitu indahnya surga itu. Makanya Saudara sekalian Rasulullah menyebutkan surga itu disiapkan oleh Allah dengan 99 rahmatnya. Surga disiapkan oleh Allah 99 rahmatnya. Satu rahmat diturunkan ke dunia, rasakan satu rahmat itu. Rame-rame kamu sedunia ini. Dan itu bukan cuman masa kita, sepanjang masa itu. Jadi sepanjang masa umat manusia itu hanya berebut dengan satu rahmat Allah. 99 rahmat disiapkan di surga buat orang-orang yang bertakwa. Innalil mutaqina mafaza hada'iqa wa waqa'i wa'atra'aba. Luar biasa. Ini dorongan buat anak-anak muda terutama. Ha? Jangan kalau sudah tua baru mau nyari surga. Belum tentu umurnya panjang. Coba apa yang terjadi di Jogja. Orang lagi nungguin gunung Merapi. Ha? Gunung Merapinya di daerah utara itu. Tahu-tahu yang ha? muncul dari selatan. Siapa yang menyangka dari mereka bahawa bencana akan muncul dari laut. Siapa yang menyangka dari mereka? Tidak ada yang merhitungkan itu. Yang diperhitungkan di depan ini. Larva. Api jar, segala macam. Sudah mulai apa? Keluar. Siang malam mereka perhatikan. Tahu-tahu muncul dari lautan. Subhanallah. Eh? Tidak ada yang bisa mengendalikan kehendak Allah. Nah, sesekalian disitulah letaknya. Bagaimana kita akan menghadapi kehidupan ini? Kalau kita yakin kepada Allah, yakin itu tidak boleh dibuat 100%. Ya. Kalau namanya yakin, harus 100%. Ya? Kalau 99, sekian persen aja, udah goyang, itu bisa goyang. Bisa apa? Bisa kemasukan syaitan. Makanya harus 100% keyakinannya kepada Allah SWT. Maka gantungkan seluruh urusan kita kepada Allah. Nah, orang kalau apa ini, menegakkan tauhidnya dengan benar sehingga akan masuk surga tanpa hisap diterangkan apa ini oleh syarifatul majid bahwa harus meninggalkan tiga hal Berapa? meninggalkan apa? tiga hal ya. kalau ingin masuk surga tanpa hisap itu hendaknya meninggalkan apa? tiga hal yang pertama apa? syirik meninggalkan syirik ini udah terjadi musibah apa? kibudu. Didatangkan bersama Mbah Marijan untuk bikin ritualitas. Tengah malam, jam 12 malam tolak balak. Syirik ini. Yeah. Saya dikasih SMS sama kawan. Nih, kibudu, kibudu namanya? Bang? Jokobudu, Kijokobudu, udah membawa seratus Para dukun ke Jogja, guna menangkal, marah bahaya di sana. Terus dipimpin dengan Mbak Marijan itu. Syirik semua itu. Terus ada enggak da'i-da'i yang sudah dikirim ke sana? Saya bilang, Alhamdulillah, ya, 1350 da'i dan aktivis masjid turun ke Jogja sana. Membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan itu. Saking banyaknya orang, kurang hulusnya. Ya, orangnya dikirim-kirim ada banyak. Tapi mulusnya kurang. Habis kan harus kasih makan mereka, harus kasih makan yang berkur, yang kurban. Ya, sekali ngirim itu lima ribu nasi bungkus, ya, saking banyaknya kebutuhannya itu kan. Nah setelah sekalian terus usaha dilakukan, dan sambil tadi masih mereka menyatakan butuh cangkul, butuh ini untuk apa? Mengembalikan bangunan. Ya, malah membersihkan dulu, baru nanti apa? Merah bangunan itu. Nah, ini semua butuh apa? Butuh oluran tangan kita semuanya. Nah, sekalian eh, jadi yang pertama apa? Jauhkan dari apa? Syirik. Ini untuk menjaga keutuhan taafid kita. Yang kedua, jauhkan dari bedaah. Ya, jauhkan dari bedaah. Karena bedaah ini adalah sesuatu yang dapat merusak agama atas nama agama. Jadi, rusaknya bedaah itu dia merusak agama atas nama agama. Karena dia bersuduh agama. Orang menganggap itu dari agama, padahal bukan dari agama. Ya, Dan inilah yang kemudian banyak menyesatkan umat Islam di mana-mana itu. Ya? Makanya kita, kalau udah belajar Tauhid, harus hati-hati dari segala macam bid'ah ah itu. Sementara jumlahnya bid'ah ah ini buahnya betul. Saya punya kamus bid'ah ah segini. Luar biasa itu. Dan bid'ah yang paling banyak itu kaitannya dengan apa? Ya, kematian, dengan kuburan. Dan itu orang kalau sudah suka bid'ah itu bisa mendorong ke syirik kita. Makanya Ibn Abbas menyebutkan kemusyrikan itu paling banyak terjadi kaitan manusia dengan kuburan. Awalnya menghormati yang dikubur, dibikin kuburan-kuburan, dibikin apa? tempat-tempat, dibikin apa? payung, dibikin segala macam. Ya, bahkan di sebagian tempat itu, menyewa orang untuk membaca Quran selama apa ini khatam di kuburan itu. Ada yang seperti itu. Jutaan mereka bayar untuk sekian orang membaca Quran di sana. Padahal dilarang baca Quran di kuburan. Karena baca Quran itu bunyinya dilakukan apa? di luar dua tempat, di kuburan dan di kamar mandi. Itu dilarang baca Quran. Iya. Nah, karenanya Saudara sekalian bid'ah hendaknya dijauhi. Kemudian yang ketiga adalah al angsi, -ma maksiat-maksiat. Sehingga mungkin kita hindarkan dari berbagai maksiat karena itu akan apa eh, merusak keutuhan tauhid. Nah, selain sekalian ini yang harus kita pegangin terus supaya apa menjaga keutuhan apa tauhid kita. Kemudian pengarang kemudian membawakan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 120. Surat An-Nahl ayat 120 ini sebagai contoh ya, teladan bagi kita di dalam penegakan tauhid. Siapa contoh yang paling utama? Ternyata dibawakan sahabat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan Qanitaillahi hanifah, walam yakumun al mushrikin. Ya. Ina Ibrahimakan umat yang Qanitaillahi hanifah, walam yakumun al mushrikin. Ibrahim disebutkan oleh Allah memiliki empat kelebihan. Ibrahim dijadikan oleh Allah memiliki empat kelebihan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Di dalam penegakan tauhid itu, apa, percontohan diarahkan untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Allah Ibrahim diperintahkan kepada kita untuk apa, e, menjadikan tolak dan kepadanya. Yaitu di dalam surat Al Mumtahanah ayat yang keempat Allah katakan. Qad kanaat laka mawswatun hasanatun fi Ibrahim waladina maahu dan seterusnya. Jadi pada diri Ibrahim ada suri-toladan untuk kita semua guna mengikuti jejak-jejak beliau. Nah, apa yang ada pada diri Ibrahim inilah yang kemudian harus ditanamkan di dalam diri kita untuk kita ikuti jejaknya. Kita lihat sekarang. Tentunya nanti kita akan Mempelajari lebih dalam siapa Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana apa ini sebelum perjuangan beliau sampai kepada bagaimana keturunan Nabi Ibrahim, ya termasuk apa kemampuan Nabi Ibrahim di dalam uh, melakukan penetrasi dakwahnya kepada umatnya. Nah di dalam surat An-Nahl ayat 120 ini. Allah menyebutkan inna Ibrahima kana ummah. Yang pertama, Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai ummah. Padahal dia berapa? Satu orang. Kalau namanya ummah itu apa? Orang banyak. Kalau namanya ummah, namanya orang? Orang banyak. Bagaimana seorang Ibrahim disebut oleh Allah sebagai ummah? Ini menunjukkan bahwa Bisa jadi seseorang itu, nilainya seperti ummah. Bisa jadi seseorang itu, nilainya seperti ummah. Tetapi ungkapan ummah ini di dalam Al-Quran, dulu pernah saya menyebutkan, ummah dalam Al-Quran mem memiliki empat makna. Saya masih ingat nih. Ummah dalam Al-Quran memiliki empat, empat makna. Saya masih ingat nih. Nah, dulu gak ingat, sekarang lupa yang pertama dalam ayat ini inna Ibrahim, karna ummatan ummah ditafsirkan sebagai imam sebagai apa? imam, pemimpin sebagai pemimpin yang diikuti, imam nah kemudian ummah juga dalam Al-Quran disebut sebagai milah sebagai agama Ya seperti dalam surat Az-Zukhraf ayat 23 inna wajadna aba'ana ala umma umma ay millah agama ya kemudian ummat berarti taifah ummat berarti taifah kumpulan manu manusia seperti di dalam surat an-nahl ayat 36 wa ba'atna ba'athna fi kulli ummatir rasulan an a'budu allah fi kulli umma ya ba'atna laqad ba'athna fi kulli umma umma siapa taifah minan kumpulan manu manusia. Kemudian berapa tadi itu tiga. Yang keempat ummah berarti zaman. Ya seperti yang terjadi dengan ungkapan uh, wada wada karoba ada ummatin dalam surat Yusuf ayat 45 yang dimaksudkan adalah zaman. Nah sekalian pada ayat ini karena Inal Ibrahim karena ummah ummah dalam arti apa al imam pemimpin ya makanya kita sekalian ingat ya peristiwa bahwa orang yang alim ya, itu lebih ditakuti oleh iblis daripada seribu orang ahli ibadah orang yang satu orang alim lebih ditakuti oleh iblis daripada seribu orang ahli ibadah kenapa karena orang yang alim bisa menghidupkan orang yang bodoh menjadi sadar menghidupkan orang yang apa lalai menjadi apa kembali ke jalan Allah. Tapi kalau ahli ibadah, dia hanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia untuk dirinya sendiri. Dan itu pun belum tentu benar. Tapi kalau alim, dia selain menyadarkan orang, dia memberikan contoh yang benar dan dia selalu apa? mengajak kepada kebenaran kebenaran. Makanya anda ingat, ketika ada seorang anak muda preman yang membunuh 99 orang Kemana dia datang pertama kali? Dia datang kepada ahli ibadah. Tuan, saya telah membunuh 99 orang. Adakah jalan untuk saya bisa bertaubat kepada Allah? Kata ahli ibadah, ha? 99? Kok membunuh satu orang aja sama dengan membunuh seluruh umat manusia? Berapa banyak kejahatan kamu 99 orang? Tidak ada jalan ke arah Allah. Nah, ini orang ahli ibadah. Hah? sehingga oh tidak ada jalan sekalian deh. terus berapa? 100 sekalian 100. Ya, tapi kemudian dia datang kepada orang yang yang ahlim ketika menyampaikan saya telah membunuh 100 orang, apakah ada jalan untuk saya bertobat kepada Allah? Maka orang alim mengatakan ada. Kamu harus bertobat kepada Allah dan tinggalkan tempatmu itu untuk mencari tempat lain yang yang kondusif sebab bisa jadi kamu rusak karena apa? lingkunganmu. Ini orang alim, makanya orang alim harus selalu memberikan optimisme. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika ada sahabat Nabi yang memberikan ceramah di depan orang banyak, bikin nangis semua orang. Nabi dilaporkan, "Ya di Rasulullah, son ada sahabat tuh, ceramah orang semuanya nangis." Panggil, panggil, panggil. Panggil. Dipanggil zaman Nabi kamu bikin orang semua nangis ya. Sekarang bikin mereka tertawa ya karena orang itu seperti Allah sebutkan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhira ya wa da'in ila wada'in ila allahi bi idznihi wasirajan munira ya itu tidak boleh hanya menyebutkan neraka Bukan orang takut tapi juga memberikan apa kabar gembira ya mendorong orang untuk apa mempunyai optimisme mubasyyiran wa nadhira membawa kabar gembira Kemudian juga memperingatkan, ya. jadi apa itu sesuatu yang balance, ya. sehingga selain menyebutkan neraka, jangan lupa menyebutkan apa surga, ya, sehingga orang itu terdorong untuk apa mempunyai optimisme dalam hidup ini. E, Saksalian Ibrahim disebut sebagai ummah, makanya ibnu Qayyim Allah menyebutkan bahwa apabila Ibrahim disebutkan ummah. Maka ada dua hal yang paling menonjol dalam dirinya. Ya, kalau orang sebut umma, ada dua hal yang paling menonjol. Yang pertama, dia diikuti semua apa? Apa pemikiran, keyakinan dan perilakunya. Kecuali yang diingatkan oleh Allah. Ya, Allah mengatakan untuk supaya kita mengikuti Nabi Ibrahim, kecuali kesalahan Ibrahim satu, apa? Mendoakan orang tuanya yang apa? minta ampun kepada orang kepada Allah, kepada orang tuanya yang meninggal dalam keadaan musyrik kafir. Makanya tidak ada jalan bagi orang yang orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir untuk didoakan. Selesai. Ya. Maka Nabi Ibrahim pernah mendoakan orang tuanya. Ya bagaimanapun namanya anak tetap berharap untuk orang tuanya diampunkan oleh Allah. Tapi karena dia meninggal dalam keadaan kafir, Allah melarang dia untuk memintakan ampunan untuk orang tuanya. Ya, selesai di situ. Nah, makanya kita sedih betul kalau kita punya orang tua tapi kemudian dia nggak mahu ke arah yang benar, apalagi terlibat dengan perdukunan, kemusyrikan, naudzubillahimdalik. Makanya teketin supaya ditarik betul, supaya sadar orang tua seperti itu. Nah, Ibrahim alaihissalam disebutkan sebagai ummah katayyubul kayim berarti harus dia dijadikan alat yaktabubi yang harus diikuti, ya. Makanya kalau imam imam itu dijadikan imam kenapa? Juwiral imamu lihat ambi imam itu untuk diikuti. Makanya koi umum mengatakan anasu apa aladinimulukhim keadaan masyarakat itu agamanya masyarakat itu tergantung pemimpinnya, ya. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana masyarakat itu, ukurlah pemimpin-pemimpin itu. Kalau pemimpinnya jauh dari agama, berarti masyarakatnya jauh dari dari agama. Jadi ukuran masyarakat siapa? Pemimpinnya. Annas wala didimulukiin. Karenanya, makanya pemimpin harus memberikan contoh yang benar. Termasuk dai, termasuk ulama, termasuk ustaz. Makanya kerusakan yang ditimbulkan sekali saja oleh seorang ustaz, oleh seorang ulama, oleh seorang dai, dia membuat kesalahan di depan umum maka itu akan meruntuhkan seluruh tatanan yang sudah dia bangun selama itu. Sebab hukum masyarakat ini bukan main dahsyatnya. Sekali orang berbuat salah, kalau memang orang suka biasa salah enggak diperhatikan sama dia. Tapi kalau orang mau benar, oh uh, diperhatikan betul ini begini begini. Kalau ada salah langsung diangkat sama dia. Untuk dijatuhkan orang itu. Bahaya betul. Makanya untuk jadi da'i, jadi ustadz, jadi ulama. Itu harus, apalagi juga jadi pemimpin. Harus memberikan contoh yang benar. Saudara-saudara, kita harap hidup sederhana. Kata sang pemimpin. Orang lihat, sederhana nggak hidupnya? Oh, mewah. Berarti dia bohong. Udah. Kalau sekali bohong. Apalagi orang bilang namanya apa? apa kebohongan publik nah udah jatuh di depan rakyatnya seperti itu saudara-saudara harus KB cukup dua anak dilihat anaknya berapa? banyak wah bohong gitu orang. jadi antara omongan dan kenyataannya gak sama nah, itu akan menjadi masalah pemimpin seperti ini ya dia menyatakan berbeda dengan kenyataannya ah, ini masalah itu Makanya pemimpin ya, yang namanya imam dijadikan oleh ketentuannya oleh Rasulullah untuk apa? Bukan karena tuanya. Ya, bukan karena apa? gagahnya bukan. Siapa menjadi imam? Ya umkum aqraukum bil Quran. Yang jadi imam hendaknya ya yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Fa'in kana fil qiraati sawafa'a lamkum kalau pengertian daripada bawahnya sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Sebab apa? Jangan nah, terus jadi salah diikuti kesalahan orang bawahnya nanti. Ya, nah, karenanya sah sekalian imam itu harus berhati-hati untuk menjaga keutuhan integritasnya supaya tidak diikuti salah oleh oleh Makmumnya. Karena dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahuwataala. Idha asab al imamu falahu wallahum, wa idha akta'af alaihi wallahum. Jadi imam itu berat Kalau dia benar Makmumnya benar semuanya Dapat pahala semua dapat pahala Kalau imamnya salah Dia nanggung dosanya makmumnya gak pernah salah Benar juga Makanya para sahabat itu berebut untuk gak jadi imam Sekarang orang pada berebut jadi Jadi imam Sudah Memang apa? Begitulah kenyataannya Nah sesekali Ya jadi yang pertama apa? Dia dijadikan apa? Pemimpin yang diikuti. Kemudian yang kedua bahwa dikatakan ummah karena dia mempunyai kesempurnaan di dalam ilmu dan amal. Ya. Kalau tadi diikuti, kenapa diikuti? Karena dua sebab. Orang itu diikuti karena dua sebab. Karena kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan apa? Amalnya. Inilah yang menjadikan Ibrahim Disebut sebagai apa? Sebagai ummah. Demikian Ibnu Qayyim menyampaikan pendapatnya. Sehingga untuk itu seorang yang diikuti memperhatikan dua hal tadi itu. Ya, partu isya ada tiba-tiba Ya, barakulah fikum. Kembali apa yang tadi disebutkan bahawa Inna Ibrahimaka na ummah. Kelebihan yang Allah sebutkan kepada Ibrahim, dia sebut, disebut sebagai ummah. Ibn Mas'ud juga menjelaskan ma'ana ummah ay al-mu'allimil khair. Seseorang ya. ketika mengajarkan kebaikan-kebaikan, itu disebut sebagai ummah. Memang karena orang yang mengajarkan kebaikan itu, akan menyadarkan banyak orang. Maka dia ibarat sebagai Umah. Nah kalau orang itu Ketika mengajarkan kebaikan Sehingga menjadi contoh Bagi masyarakat Sehingga menyadarkan banyak orang Ini akan menjadi Fokus perhatian Akan menjadi fokus perhatian Dan untuk itu akan menimbulkan apa, Kedengkian dari pihak lain Jangan lupa itu Ya, makanya Rasulullah menyebutkan dua orang yang paling banyak musuhnya dari kalangan orang-orang karena dengki. Ya. Anda kalau punya ilmu, Anda akan banyak musuhnya. Karena banyak orang yang mendengki Anda. Ya. Dua orang yang disebutkan Rasulullah, orang yang paling banyak didengki oleh manusia ini, orang yang diberikan oleh Allah harta, tapi dia baik, hartanya digunakan di jalan Allah. Ini banyak musuhnya. Ya. Orang akan mencari asal-usulnya. Dari mana duitnya ini? Nah, untuk mencari, bagaimana untuk menjatuhkannya? Karena ketinggian orang-orang itu. Yang kedua, orang diberikan ilmu. Orang diberikan ilmu ini, itu banyak musuhnya. Makanya, ketinggian di antara orang berilmu itu, luar biasa dasarnya. Ya? Saya kemarin bawakan itu. Buat anak-anak kita di sini. Judul kitanya, Tahasudul Sudul Ulama Sekinat. Jadi permusuhan antara para ulama disebabkan karena kedengkiannya segini kita luar biasa dikumpulkan semuanya sejarah umat Islam itu bagaimana terjadinya perilaku-perilaku kedengkian di antara para ulama bagaimana ulama itu kok bisa sampai seperti itu makanya kalau anda mempunyai ilmu jangan dikira hidup anda akan mulus pasti banyak akan yang mendengki. Dan itu tidak harus kemudian kehilangan keseimbangan. Justru kita menyadari ya bahwa apa yang kita lakukan menyebabkan kedengkian sana sini sehingga kita justru lebih tangguh, tidak kehilangan keseimbangan. Ya itu yang harus sadari. Makanya apa ini kedengkian ini menjadi apa uh, apa api yang diseburkan terus oleh setan supaya orang itu akan apa? Surut. Dulu saya mengira bahwa saya itu gak punya musuh. Ya, karena apa yang kita ajarkan mengajar orang kepada kebaikan. Sehingga kita merasa tidak punya musuh. Ternyata setelah saya baca keterangan daripada Ibn Hazm, bahwa orang yang merasa dirinya tidak punya musuh, itu majnun. Saya bilang, saya ini majnun berarti Menganggap hidup ini tidak punya musuh. Itu majnun. Ya. Makanya orang yang bodoh itu, kata para hukama, adalah di antara sifatnya tidak tahu siapa kawan, tidak tahu siapa lawannya. Itu orang bodoh. Ya. Hidupnya dianggapnya mulus saja. Kayaknya tidak ada musuh. Anda akan punya musuh. Dan Allah mengatakan seperti itu. Nah, Inna syaitan alaikum adun, adun fatah itu Syaitan itu musuhmu. Maka jadikan dia musuhmu. Syaitan itu siapa? Ya? Bisa dari manusia, bisa dari Jin. Wakahalika jannah likul nabiin aduan syaitan al-insiwal Jin. Nabi yang sudah begitu hebatnya, begitu baiknya. Nabi kan tak pernah nakikin orang. Ya, seperti itu. Masih punya musuh kata Allah. Allah jadikan setiap nabi musuh, apalagi kita musuh daripada syaitan manusia dan cincin. Ya. Makanya enggak heran, enggak ada orang main bola. Ayo, tendang-tendangan, healthy apa? Tendang-tendangan apa? Mulus-mulus saja. -mulus Cegal-cegalan yang ada. Ya, itu main bola kan gitu kan? Karena apa? Karena bertanding. Begitulah antara kebenaran dan kebatilan. Dia akan cekal-cegalan terus itu. Maka jangan lupa. Ahlul batil. Mereka 24 jam melalui anda. Mencari kelemahan-kelemahannya. Untuk dicekalin terus. Di nah, mana supaya kita apa? Lincah menghindari cegalan cegalannya itu. Harus tahu tentang taktik mereka. Harus tahu tentang langkah mereka. Harus begitu. Nah makanya. Kalau anda menyadari itu. Anda akan menghadapi hidup ini dengan penuh kehati hatian mana jebakan jebakan mana tidak? Ya. Seperti anda pak, kalau berjalan ke depan atau nyuper mobil itu, dan lihat apa? di depan kan, ada lubang tidak? Nabrak anda ini. Jadi apa? Selalu awas. Kalau ngantuk dikit tidak nabrak itu. Ya. Makanya kalau pengajian jangan ngantuk. Nah, sesekalian makanya apa ini mengajarkan yang baik itu akan menghadapi tantangan. Akan menghadapi tantangan. Ya. Sehingga karena itu Anda jangan overestimate ya atau underestimate. Tidak boleh dua-duanya tidak boleh. Semua harus proporsional. Nah, ini yang pertama. Ibrahim disebut apa? Ummah. Jadi kita disuruh untuk ngikutin Nabi Ibrahim. Kalau bisa Anda juga jadi ummah. Makanya Al-Qur'an menggambarkan luar biasa. Ya? Kalau kita membaca tentang keterangan siapa itu Muslim, siapa itu mukmin, kalau Muslim banyak, kan? Ya? Kalau Muslim banyak, berapa orang Islam? Satu miliar, sekian ratus, abah juta. Seperempat penduduk dunia Muslim, tapi siapa di antara mereka yang beriman, yang mukmin? Pasti tidak semuanya kan? Ya, pasti tidak semuanya. Kalau tidak Robu Amanlah kullam qolam tu bin walakin qul aslamna kalau muslim berarti dia masuk dalam lingkaran apa lingkaran apa frame Islam tetapi belum tentu dia mukmin kalau mukmin pasti muslim kalau muslim belum tentu mukmin makanya surat al-mukminun menjadi apa ukuran siapa orang mukmin itu surat al-mukminun menjadi ukuran siapa orang mukmin itu ternyata Allah menyebutkan ada di atasnya orang mukmin lagi Siapa mereka? Allah katakan min al muminina, rijalun, saudaku maahadu ali. Pemain umang kalau nak bah, pemain umayan tadi. Di antara kaum minin ada rijal. Rijal ini siapa mereka ini? Adalah orang-orang terpilih dari kaum muminin. Inilah pemain-pemain utama. Jadi ya? lah pemain-pemain. Utama di dalam menegakkan kebenaran. Rijal. Rijalun latulihihim tijaratun walabayun an-dikrillah. Mereka orang-orang yang tidak disibukkan. Dengan apa? Dengan perdagangan, dengan jual-beli untuk berzikir kepada Allah. Bahkan seluruh pekerjaannya, hidupnya, perdagangannya, semuanya. Dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Inilah rijal. Ya? Ayat ini turun. Yang tanya berkaitan dengan sahabat. Musa bin Umair. Siapa Musa bin Umair? Anak muda. Yang siap meninggalkan segala kekayaan, Dan kehormatan keluarganya. Berjuang di jalan Allah. Sampai meninggal dunia. Sementara kafannya tidak mencukupi badannya. Kalau ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Rijal. Rijal. Apalagi namanya Rijal, jangan main-main itu nama itu besar itu. Nama Rijal itu namanya besar itu. Ya? Makanya harus mengemban beban yang apa? Yang besar juga. Nah, sekal sekalian untuk menjadi Rijal, maka dia harus apa? Melalui proses. Dan itu ada pada tahke Tauhid. pada penegakan tauhid. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim Salam. Karena umma. Karena memang dia bukan sembarang orang. Karena dia integritas pribadinya. Bisa diikuti tadi. Kemudian kesempurnaan ilmu dan apa? Dan amal. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim Salam Mendidik istrinya dengan benar. Nah, istrinya Sarah. Itu dididik dengan benar sama dia. Jangan lupa, makanya kita juga harus berusaha bagaimana untuk mendidik istri kita secara benar, ya. Kenapa? Karena istri ini akan melahirkan keturunan, karena istri ini akan menjadi ukuran pandangan orang, ya. Makanya rumah tangganya harus dibangun secara benar. Apa yang terjadi dengan Sarah? Ketika kemudian dia menghadapi suatu kenyataan dalam apa ini masa berikutnya di masa Namrud, dia termasuk yang dipaksa dibawa ke Namrud untuk diperkosa. Ya, tetapi Allah melindungi dia. Nabi Ibrahim berdoa, Allah melindungi dia. Setiap kali Namrud ingin mendekati memperkosa pingsan dia, sampai dua kali mendekati pingsan dua. Katanya dia sama pengawalnya, kalian bawa apa orang ini? Manusia apa setan ini? Pas mendekatinya kita pingsan nggak nyampe karena Allah melindungi dia udah-udah kok udah. orang kayak gini nih kasih dikasih apa dikasih budak ya dia dia apa dia di budak kenapa dia takut kuwala rupanya penguasa juga takut kuwala juga ya. untuk supaya apa menghindari pengaruh nanti kena dirinya maka dikasih budak hadiah itulah namanya ha? hajar dia datang ke Ibrahim. Alhamdulillah saya selamat dari gangguan Namrud. Justru ketika dia ingin apa ini memperkosa saya dia pingsan. Allah tolong saya sampai dua kali dia pingsan dan terakhir dia kasih saya bah budak ini. Apa yang terjadi sekejadian? Sampai berlarut-larut. Sarah tidak punya anak. Ibrahim berharap punya keturunan. Begitulah keadaannya. Kalau orang sudah menikah. Jadi begini apa? Ah, anak. Waktu belum nikah, entar aja deh punya anaknya. Ya, ditunda aja punya anaknya. Begitu banyak orang. Padahal di antara tujuan kawin itu apa? Supaya melahirkan anak-anak yang saleh. Makanya doanya orang-orang saleh itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berdoa supaya dari istri itu dilahirkan apa? Anak-anak yang saleh. Nah, Nabi Ibrahim berharap untuk mendapatkan kelahiran anak. Tetapi, rupanya Allah belum mengendaki sampai mereka sudah agak lanjut usia. Sehingga istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kamu ingin keturunan, mendingan nikahin aja ini. Apa? Hajar ini. Coba itu. Memang pendidikan suami yang kalau benar, itu dorong istrinya untuk apa? Hah? apa-apa itu seneng itu kalau gitu, <risas> ah katanya Sarah apa ambil aja nikah ini, sabah hajar ini, ya Akhirnya, dia diambil hajar, enggak lama kemudian hamil, kemudian sampai lahirlah apa Ismail, sehingga kemudian udah lahir Ismail timbul kecemburuannya, ya, begitulah perempuan, ya kalau waktu masih sendirian baik banget. Kalau ada ada saingannya? Siapa saingannya? Madunya itu. Ha? Istri kedua itu menjadi saingannya. Dia mulai timbul kecemburuan kecemburuannya. Terakhir sampai lahir, udahlah, bawaan anak ini sama ibunya, jangan sampai lihat muka saya. Atau sangat jangan sampai saya melihat mukanya. Ya, untuk apa? Supaya disingkirkan. Nah, ini manusiawi. Itu manu manusiawi. Hanya Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke mana? Ke Mekah sana. Jauh tidak itu Mekah? Jauh Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Kemudian ketika meninggalkan sahabat, Sarah itu di wilayah Syam. Di wilayah Syam. Syam itu, yaitu apa? Palestine, Syria, Lebanon, dan Jordan. Nah, kemudian yang beriman kepada sahabat, Nabi Ibrahim hanya satu orang. Selain sahabat, istrinya Sarah tadi itu diikuti oleh sahabat keponakannya. Namanya Lut. Nabi lut itu siapa? Keponakan Nabi Ibrahim. Dia keponakan Nabi Ibrahim. Yang itu kemudian Nabi lut pindah ke ke Yordania, ya, ke Yordania. Nah ala hal maka pisahlah siapa Sarah dengan Hajar yang membawa anaknya kecil dibawa ke ke Mekah itu. Tetapi memang keadaannya mereka dididik oleh Nabi Ibrahim secara benar. Maka apa yang terjadi? Lahirlah anak-anak yang yang kemudian diperhatikan. Perkembangannya sehingga kemudian menjadi anak yang saleh dan diangkat oleh Allah menjadi apa nabi. Makanya seluruh nabi-nabi itu mereka setelah Nabi Ibrahim mereka berasal dari keturunan siapa Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ishak berkenaan nabi, nabi dan dari Ismail ini munculnya nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana rentetan cerita Nabi Ibrahim secara utuh disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadi yang pertama tadi syarat Ibrahim apa? Ummah. Ini yang harus diikuti dari Ibrahim supaya kita apa? menjadi juga contoh seperti itu, ummah alaihis salam. Kemudian yang kedua, ya apa? Syarat yang kedua yang dimiliki oleh Ibrahim alaihis adalah qolitan lillah. Ya, lillah. Apa makna qolitan lillah, ya? Syekh Islam Ibn Tayyip Rahimah mengatakan Al-Qunutu Dawamut Ta'ah. Al-Qunutu Dawamut Ta'ah. Yang namanya kunut. Kita tahunya kunut itu apa? Doa, Doa waktu subuh Padahal enggak ada khusus kunut subuh itu. ya Riwayatnya baik. Kunut itu dilakukan oleh Nabi hanya dalam dua hal. Pada waktu kunut nazilah. Waktu kudud ketika ada apa musibah, maka Rasulullah menyuruh umat Islam melaksanakan kudud lima waktu: Dhuhr, Subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib dan Isya. Begitu yang disampaikan oleh Abu Abbas. Kemudian kudud dalam waktu kiamulail. Ya, kalau kiamulail sunnah itu kudud. Ya, dan kudud ini dua bentuknya, bisa sebelum rukuk terakhir atau setelah rukuk terakhir. Yang kebanyakan dilakukan adalah setelah rukuk terakhir. Ya. Nah, e, makna konot itu sendiri artinya apa? Terus menerus di dalam beribadah. Kalau kita rata-rata apa? Naik turun. Alimanu Yazidain Kus dia naik turun kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dia apa? Ajek. Orang bilang namanya apa? Istiqamah. Iya. Istiqamah. Jadi enggak naik turun dia. Dia terus menerus dalam beribadah kepada Allah. Kadang-kadang juga uh, uh, disebutkan bahwa kono itu adalah suatu keadaan orang ketika dia dalam sholat dia memanjangkan bacaan apa, bacaan uh, sholatnya itu, ya. Jadi memang khusyuk dia. Seperti Allah ungkapkan di dalam uh, surat Az Zumar dalam surat Az Zumar ayat 9 Amman huwa qalitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharu akhirata wa rahmat rabbih ya amman huwa qalitun ana al-lail qalitun ana al-lail adalah orang yang di dalam ibadah qiyamul lailnya itu khusyu panjang bacaannya dan kemudian apa? konsentrasi ya pikirannya enggak melayang ke mana-mana kalau orang panjang bacaannya, tapi pikirannya melayang-layang, bukan kunud dia, bukan qanid dia, ya. Ada seorang ulama namanya As-Subayy. Dia bilang, saya ini, dia ya maklum, umur udah tua, tulang udah mulai melemah. Saya cuman bisanya kalau sholat sekarang, satu rokaannya ya paling bantar Al-Baqarah sama Ali Imran. Karena sudah merasa tua, satu rokaatnya hanya bisa baca al-baqarah sama al-imron. Iya, apa waktu masih mudanya itu? Hah? Berarti apa memang panjang-panjang bacaannya itu? Ya, itu kalau sendirian. Kalau jadi imam tidak boleh panjang-panjang, karena di belakangnya itu ada macam-macam orang, ya terutama sholat yang wajib, ya. Tapi Rasulullah Sallam terutama sholat subuh itu bacanya panjang-panjang, terutama sholat subuh, karena apa? orang yang datang sholat subuh itu orang serius-serius, nah, -serius. kalau yang lainnya bisa jadi orang cuma mampir, biasanya dia sholat sendirian terus sholat mampir, Tapi sholat subuh itu serius-serius itu, makanya sholat subuh paling berat bagi orang munafik. Ya. Nah, sesekalian sekalian, qanitan lillah. Uh, inilah satu keadaan yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai sifat yang kedua. Ya. Berarti apa? Terus menerus dalam beribadah kepada Allah. Apa ini? Hah? Maksudnya apa ini? Bahwa seseorang yang berjuang di jalan Allah sebagai hamba Allah jangan lepas hubungan dengan Allah. Ya, jangan lepas hubungan dengan Allah. Apapun keadaan yang anda alami, jangan kemudian lepas hubungan dengan Allah. Ya. Makanya satu kali apa, Syafian Al Thaori datang ke rumah uh, apa, Ja'far Asadik, ya? radhiallahu anhu yang kemudian mengatakan jika memberikan salam dilihat Sufyan ats-Tsauri. Dan Anda tahu Sufyan ats-Tsauri adalah seorang ulama yang dikejar-kejar terus oleh penguasa. Karena orangnya tegas enggak apa? Enggak apa? Enggak pindar-pindut. Kalau nasihatnya tegas dia. Sehingga penguasanya terus apa? Terus apa? Kesinggung, maka dikejar kejar terus Sufyan itu. Ya. Kemudian dia menghindar. Tetapi yang dia sempatkan selalu mendatangi ulama-ulama untuk mendengarkan nasihatnya. Pada Sufyan ini ulama besar. Sufyan ini ulama besar. Ya. Nah Kemudian uh, apa? Uh, Sufyan meminta nasihat kepada Cak Farah Tadik. Sambil mengatakan, Ya Sufyan, kamu dikejar oleh penguasa. Kamu jangan mengikut-ngikutin orang lain. Kamu kalau ke sini nanti saya ditangkap juga. Nah, ini dia akan kan oleh Ja'far As-Salih. E, lebih bagus pergi, tapi saya enggak usir. Ya, enggak apa-apa. Ja'far as kamu lebih bagus pergi, tapi saya enggak usir. Kata Safian, saya enggak akan pergi sebelum engkau nasihati saya. Saya tahu ini ulama, ini juga ulama. Tapi ulama itu saling menghargai, maka dia, Pak, meminta nasihat. Kemudian Ja'far as menasihati supaya apa ini ee uh, Supaya selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Apabila mendapat nikmat dan yang kedua, kalau kamu merasa tidak aman, karena kamu dikejar-kejar oleh penguasa, jangan lupa kamu sering mengucapkan La hau wa la walla illa billah. Dan Rasulullah mengajarkan seperti itu bahawa ungkapan La hau wa la walla illa billah kan zulmin kuzul jannah. Ya, makanya kalau orang merasa dalam kondisi terjepit atau dalam kondisi apa ketakutan. Dalam kondisi terancam. Jangan lupa untuk banyak membaca apa? La hawla wa la quwata illa billah. Nah sesekalian. Eh, makanya. Ibrahim AS. Ketika dia. Diketahui. Menghancurkan berhala-berhala itu. Dan dia ditangkap. Sehingga kemudian dia akan. Dilemparkan ke dalam. Api yang mereka siapkan. Dan dalam sejarah disebutkan belum pernah mereka menyiapkan api segitu besar dalam rangka menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihi ya? Ketika Nabi Allah Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api itu, apa yang terjadi dengan dia? Hah? Rasulullah membawakan menyampaikan Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api itu, dia mengucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pembela kami. Itu diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya? Makanya jangan jangan pada waktu sulit saja ingat sama Allah. Rasul mengatakan dalam hadis kisinya mana arafani firqa araf tu fushida. Orang seorang hamba Allah ketika dia mengenal Allah dalam keadaan dia sedang mendapat nikmat, sehat, walafia, ya, dalam kenikmatan-kenikmatan dia ingat sama Allah. Pada waktu dia sulit Allah akan ingat sama dia. Ya? Nabi Ibrahim qanidilillah dia selalu ingat sama Allah, dia selalu taat sama Allah. Terus menerus ibadah kepada Allah. Hatta dalam keadaan dia, kondisi sedang akan dimasukkan ke dalam api itu. ya. Itu menjadi contoh bagi Ibrahim. Dan ternyata sekalian apa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim, dialami juga oleh umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masih ingat? Di antara hamba saleh dari umat Nabi Muhammad SAW, yang dibakar, ha? tetapi dia tidak terbakar persis seperti dialami Allah Nabi Allah Ibrahim, artinya peristiwa ini bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim, ternyata juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu ini? Hah? Siapa yang mengalami seperti Nabi Allah Ibrahim? Hah? Ada tahu nggak? Kan? Abu Abu Muslim al Khawlani, wabarakallahu fiq, ya Abu Muslim al Khawlani seorang tabi'i. ya seorang tabi'i yang kemudian dibakar karena tidak mau mengikuti kehendak dari seorang yang aku nabi Aswad al-Anas yang ada di Yaman sehingga kemudian di, di apa dibakar tetapi dia keluar dari apa api bakar itu dengan sehat wal afiat seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim karena dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang bagaimana Ibrahim ketika menghadapi api itu ya makanya jangan lupa justru dalam kesulitan Anda bergantung kepada Allah Jangan kayak Marijan. sudah kayak begitu malah manggilnya dukun, malah apa memberikan apa sajian-sajian kayak begitu. Naudzubillah ya. mindah lagi. Tadi saya dapat SMS ini ruwatan. apa ruatannya ramai-ramai memberikan pengorbanan kepada laut seluruh anggota DPR di Jawa apa Jawa Tengah. Naudzubillah ya. ya, mindah lagi apa itu di Bekalongan wali kotanya pun ikut-ikut juga. Nah, padahal kita tahu alih kotanya orang baik itu. Ini politik seperti ini. Ya. Cuman supaya tidak kehilangan apa? Ah, itu, pengikut seperti itu naudzubillah Makanya orang itu harus punya sikap. Kalau dia menyekutuh syirik harus berhenti dia. Tidak boleh masuk ke wilayah itu. Kalau bisa di di apa? Di apa? Apa mungkar, ya. Nah, ala kuliah itu yang kedua, itu yang harus kita miliki supaya apa penegakan tauhidnya menjadi apa menjadi tangguh ya? kita tidak tahu bagaimana kalau kita mengalami seperti itu subhanallah kemarin di pengajian saya mendapatkan salah seorang anggota jamaah pengajian itu dia cerita ustad karena kajian tauhid juga kemarin itu dikatakan saya bersyukur saya mendengarkan apa ini penjelasan ustad tadi itu saya mengalami ustad ketika saya hidup masuk ke wilayah Yaman apa ini Yaman e, Utara, dia ditangkap, disiksa habis, dan harus menandatangani pengakuan bahwa dia yang melakukan pengeboman. Padahal saya tidak melakukan. Saya katakan, saya tidak menandatangan. Apapun keadaan yang Anda lakukan, ya, saya akan paksa sama Allah. ya Dan dengan apa yang dia lakukan itu, ya, meskipun dia mengalami penyiksaan, tapi kemudian dia selamat. Itu dialami oleh orang itu. Makanya kita pun akan memungkinkan untuk mengalami hal seperti itu, ya. Saya sendiri alhamdulillah mengalami beberapa kali lepas dari mati, ya. Itu di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan manusia. Menurut akal manusia bisa mati itu, tapi Allah mengendaki lain, ya. Bukti ketemu lagi di sini kan. Nah, makanya kita di dalam melaksanakan praktek tauhid ini jangan kemudian lalai kepada Allah, ya. Apalagi dalam kondisi yang sangat genting dalam kondisi yang kemudian betul-betul kita membutuhkan bantuan Allah, jangan kemudian kita lepaskan apa hubungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini syarat apa sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim kemudian ketiga apa? Hanifa yang ketiga apa? Hanifa Hanifa ini adalah apa? dia apa? murni jauh dari kemusyrikan jadi apa? memang jiwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan Kemusirkan. al allamah Ibn Qayyim menyebutkan Al-Hanif Al-Muqbil Al-Allah Orang yang Hanif itu Dia selalu ke arah Allah Al-Mu'rid Al-Am an An-Kulima Siwahu Berpaling daripada selain Yang mengarahkan kepada Allah Jadi orang yang Hanif itu Dia meninggalkan yang sia-sia Dia meninggalkan semua Yang dapat menjauhkan dari Allah Ya, Makanya Allah menyebutkan Di dalam surat Al-Imran Ayat apa ini? 67 Al Imran ayat 67 Allah menyebutkan apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wa la Nasrani walakin kana Hanifan Muslima wa ma minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah seorang yang bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Kenapa? Allah mengatakan Ibrahim bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Nasrani. Kenapa? Hah? Karena waktu Nabi Ibrahim hidup belum ada Nasrani sama Yahudi itu. Iya. Yahudi dan Nasrani muncul serta Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua. bahwa Yahudi dan Nasrani telah melakukan suatu apa? Telah mengalami suatu perubahan. Penyimpangan. ya, Terutama di dalam masalah ketuhanan. Makanya orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Anak Tuhan. Orang Nasoro menjadikan apa? Isa sebagai anak Tuhan. Terjadi penyimpangan pada akidah. Karena Nabi Ibrahim tidak terjadi jadi penyimpangan sama sekali. Dia hanif, selalu mukbil kepada Allah, selalu kemudian membesarkan Allah, mensucikan Allah. Dan itulah dasar fitrah manusia. Allah menyebutkan seperti kita semuanya. Faqim, dalam surat ar ayat 40, faqim wajhaka lid-dini tegakkan agama ini apa tegakkan mukamu terhadap agama ini dengan hanif jangan berpaling dari Allah ya karena memang kalau orang berpaling dari Allah terjadi apa penyimpangan-penyimpangan dalam perilakunya dalam segala macam sekat terjangnya nah nabi Ibrahim bukan Yahudi bukan Nasrani karena tua bagian ini terjadi suatu penyimpangan di dalam tauhidnya ya sementara nabi Ibrahim tidak terjadi penyimpangan dan dia adalah hanifah muslimah. Dia adalah seorang yang yang selalu menuju ke arah Allah. Tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ya, Nah, hanif ini... ...dimiliki oleh kita semuanya. Seperti dalam beliau muslim, Rasulullah mengatakan hadis kursi. Ini khalaqtu ibadi hunafa. Faja'ati syayatin. Fajtaladhum. Ya? Allah menciptakan manusia ini... Dalam keadaan Hanif, anda ketika lahir dari apa? Rahim ibu anda itu terbangun dalam keadaan Hanif. Lihat anak bayi itu, tak ada anak bayi itu lahir itu bohong, tak ada itu. Siapa anak bayi itu? Polos, jujur. Lihat pandangannya masih apa? Masih bersih. Hah, ngomong pikirannya bersih. Dia selalu dalam keadaan bersih. Ya, nak tergantung bagaimana pendidikan berikutnya. Rasulullah menafsirkan ayat itu. Kalau mau lu dan jula do Alif, Taaf Abawahu, Yuhawi dani, Awilasirani, Yang mempengaruhi anak itu apa? Orang tuanya. Ketika orang tuanya teredor, maka anak akan meresap dari mana? Dari lingkungannya, masyarakatnya. Ya, makanya pengaruh orang tua terhadap anak itu sangat kuat sekali. Ya, karena itu uh, usaha kita untuk bagaimana membawa anak-anak itu kepada arah yang benar, ke arah Allah Subhanahu Wataala. Dan memang kita ini terus terang saja berada dalam lingkungan yang sangat buruk. Ya, kalau Rasulullah mengatakan para sahabat, waai para sahabat, kalau kalian berpegang 10% dari agama yang yang kalian ketahui, kalian akan musnah, akan hancur. Tetapi nanti di akhir zaman umatku yang masih berpegang 10% dari agamanya dia selamat. Ya, karena keadaan sudah sudah amraddul. Subhanallah sekarang ini ya untuk mendapatkan lingkungan yang baik susah betul. Ya, di mana-mana kita menghadapi benturan-benturan, ya. Termasuk yang paling berat itu apa? Televisi. Yang paling berat itu apa? Televisi. Kita bayar lagi bagi fulus, ya. Itu yang paling berat sekarang ini karena di dalam rumah. Kalau dihambat, dia lari ke rumahnya tetangga, enggak terkontrol lagi. Sangat susah. Ya, dan ini sekarang upaya untuk merusak itu itu sekarang bukan hanya dari televisi dari internet ya, dari mas-mas media lainnya termasuk dari kurikulum-kurikulum pendidikan jangan lupa Amerika sekarang mengeluarkan dana besar-besaran untuk merubah seluruh kurikulum umat Islam supaya umat Islam nanti memahami Islam yang warna-warni bukan Islam yang seperti itu lagi nah ini sekarang dikerjain betul oleh mereka Membuat kurikulum supaya Islamnya bukan Islam yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam yang sudah dipolakan oleh Amerika. Namanya Islam Heloni. Islam warna-warni. ya. Sehingga kemudian nanti orang itu menjadi pluralis, menjadi globalis, menjadi tidak terikat lagi dengan Islamnya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka telah berhasil memporak-porandakan agama Yahudi dan agama Nasrani dengan liberalisasi itu. Sekarang mereka masuk, bagaimana melakukan liberalisasi terhadap Islam sehingga orang Islam itu tidak lagi apa, komited terhadap Islamnya itu. Islam yang dipegangi sudah Islam yang yang warna-warni. ya Makanya itu yang harus diwaspadai, termasuk kurikulum-kurikulum pendidikan yang akan diarahkan menurut kemauan dari Amerika itu. Nah, so sekalian, kalau memang kita menjaga diri kita, Hanif, maka kita tidak terpengar oleh, oleh, oleh bawaan syaitan. Tapi kalau yang Hanif ini mau dirubah oleh syaitan untuk ditarik kepada arah maksiat, kepada bina, kepada syirik, berarti kita merugi. Berarti apa? Kita merugi. Karenanya yang perlu diwaspadai adalah semua gerakan syaitan, jin dan syaitan manusia ini. Dan itu harus tahu betul. Ya, Harus tahu betul. Kalau tidak, trik-triknya luar biasa. Ya, Karena itu, makanya... Kita berusaha untuk selalu... Menjadi hanif seperti yang dicontohkan oleh... Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian yang keempat... Yang keempat... Walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak terlibat sama sekali... Dengan kemusyrikan. Yang ada justru dia menentang. Dia melawan. Nah makanya Nabi Ibrahim ini... Menjadi suri toladan... Karena dia berani menentang... Kemusyrikan. Ya... Menentang kemusikan ini bukan hal yang gampang, karena akan mengalami apa perlawanan. Itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana dia menentang orang tuanya, dia menentang masyarakatnya, dia menentang penguasaan masa itu. Sendirian Nabi Ibrahim, ya. Tapi inilah yang namanya tauhid. Tidak apa kemudian melu, melu, melemahkan dia karena melihat banyaknya orang yang sesat. Makanya jangan sekali-kali anda merasa kesepian. Jangan sekali-kali Anda merasa kesendirian. Ya? Dan Anda berusaha untuk selalu apa? Menyatu bersama saudara-saudara Anda. Rasulullah mengatakan apa? Wa innama yakul gi'bu al-ganam al-qasiyah. Yang akan diserang oleh serigala ketika kambing itu memisahkan diri dari dari rombongan itu. Makanya kebersamaan ini harus kita jaga betul. Dalam rangka untuk saling menjaga keutuhan kita. Supaya tidak kemudian kita dicomot-comot oleh serigala-serigala itu. Ya. Sehingga jauhkan kita dari kemusyrikan. Dan untuk itu, untuk menghindarkan kemusyrikan. Dalam faktum majid disebutkan, harus diperhatikan kesempurnaan ikhlas dan kesempurnaan kejujuran Itu hal ini yang harus kita perhatikan. Supaya terhindar daripada kemusyrikan. Supaya betul-betul kita ikhlaskan Allah. Dan betul-betul kita jujur kepada Allah. Untuk terhindar dari kemusyrikan itu. Kemudian sesuatu sekalian, saya sebutkan saja ayat-ayat yang mengungkap tentang apa ini perjalanan Nabi Ibrahim secara utuh sehingga nanti Anda bisa pelajari di rumah ya. Pertama dicatat surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 16 sampai 27. Surat Al-Ankabut ayat 16 sampai 27 ini menggambarkan tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam takwa da dan di dalam perjuangan dan pengorbanan menghadapi umatnya ya. Kemudian surat Maryam. Surat Maryam ayat 41 sampai 48. Surat Maryam ayat 41 sampai ayat 48. Kemudian surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 75 sampai ayat 83. Akhir, akhir. Anda lihat itu Al-Ankabut ayat 16 nanti dibacain. Al-Ankabut sampai 27. Kemudian lanjutannya, yang jamaah lanjutannya Al-Anbiya ayat 69 sampai 87. Al-Anbiya ayat 69 sampai 87. Kemudian surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 83 sampai 98. Surat As-Saffat ayat 83 sampai 98. Inilah ayat-ayat yang cukup panjang yang menggambarkan tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS di dalam beliau melaksanakan penegakan Tauhid. ya Sebagai Rasul yang ditutup oleh Allah SWT dan terpilih menjadi salah seorang ulul azmi dari lima orang para Rasul itu. Coba antum baca uh, sebagai contoh. Surat Al-Ankabut ayat 16-27 sampai Menggambarkan tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim Ini. Dan ingatlah Ibrahim Ketika ia berkata kepada kaumnya Sembahlah olehmu Allah Dan bertakwalah kepadanya Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Sesungguhnya apa yang kamu sembah Selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembah hadiah dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan. Maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya? Kemudian mengulanginya kembali, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah menguasai atas segala sesuatu. Allah mengajab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya Dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah bagimu berlindung dan penolong selain Allah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan dia, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih maka tidak ada maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia Lalu Allah menyelamatkannya dari api sesungguhnya apa pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman dan berkata Ibrahim Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, kebahagian kamu mengingkari sebagian yang lain. Dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong pun. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim. Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadamu. Sesungguhnya dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan alkitab pada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nah sekalian Itu gambaran dari Al-Quran Tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS Di dalam mendakwahkan Kepada apa ini Kaumnya Sehingga dengan demikian Kita menjadi Jelas gambaran Nabi Allah Ibrahim Dan Kita perlu Mengambil pelajaran-pelajaran dari beliau ya, Termasuk baik di dalam integritas pribadinya, di dalam membangun istrinya, di dalam mendidik anak-anaknya dan di dalam berdakwah dan perjuangannya. Itu semua telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sebaik-baiknya karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Saudara sekalian apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum menutup kajian kita, barangkali ada yang mau menambah atau pertanyaan? dipersilakan barak lebihku. Naam. Sekarang di Tidak tahu persis. Ya, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Abu Talib meninggal dunia, dia adalah bapaknya Ali bin Abi Talib. Ya, kemudian eh, diberitahukan kepada Abu Talib Allah Rasulullah bahwa bapakmu meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan musyrik. Maka kewajiban anak itu hanya menguburkan saja. Maka yang dilakukan oleh Ali bin Abdul Thalib hanya menguburkan bapaknya. Tidak ada mendoakan, tidak ada apa-apa. ya, Karena dia meninggal dalam keadaan musyrik. Sementara kalau orang itu belum ketahuan apakah dia musyrik atau tidak, maka kita kembalikan kepada keumuman apa yang dia punyai. Kalau dia seorang muslim, maka kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Kalau terbukti dia non muslim, Maka kita tidak ada kewajiban untuk apa, apa mendoakan, ya. Jadi sudah selesai di situ. Nah, ketika orang apa ini seseorang itu musyrik, ya atau kafir, paling banter kita bisa mendoakan untuk mendapatkan hidayah. Ya, semoga Allah memberikan kepadanya hidayah. Tapi yang lucu di kita ini orang Muslim, orang mukmin, orang kafir almarhum. Mana almarhum al apa? Orang yang dirahmati. Nah, orang kafir musyrik itu dilaknat sama Allah, Kok dirahmati bagaimana? Ya? Itu mereka kadang-kadang menyebut apa almarhum? Tak betul itu. Dan ungkapan almarhum juga tidak betul, karena mengandung satu kepastian. Sepertinya pasti jadi rahmat dari Allah. Padahal belum tentu. Makanya bentuknya harus bersifat apa? Doa. Rohimahullah. Kalau dia betul. Muslim, kalau non-Muslim tidak boleh. Seseorang non-Muslim meninggal dikatakan rahimahullah. Allah tidak boleh. Subhanallah ada kejadian, ada kejadian kawan saya, doktor nama ya, doktor dari Sudan, itu Subhanallah waktu mau berangkat memberikan ceramah di Padang, di Universitas apa, Universiti Islam di Padang, itu pamit sama saya. Kemudian dia, gak biasa-biasanya, tuh dia pergi ke sana memberikan ceramah. Nah, ini berikutnya kita dapat informasi bagaimana apa yang terjadi dengan dokter ini. Nah, namanya dokter Kamal Badri. Kemudian pas dia memberikan mau memberikan ceramah, si pembawa acaranya ini kan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab menyampaikan Saya takhidam amamakum Ustaz, doktor Kamal Badri Rahimahullah Ya akan apa menyampaikan kepada anda Profesor Dr Kamal Badri Rahimahullah Dia ketawa, dia ketawa. Ya, sebut Rahimahul dia ketawa. Kemudian dia membawa mik itu mulai ceramah dia. Saya tadi dikatakan Rahimahullah dalam bahasa Arab itu Rahimahullah rakan kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Saya masih hidup. ...tapi sudah disebut rahimahullah. Dalam orang begitu... ...mati. Innalillahi wa Inna innalatuhu. Rahimahullah betul. Subhanallah. Ha? Peristiwa seperti itu. Bagaimana sebaiknya... ...memba... ...memberitahukan kepada sama muslim... Bahwa yang dilakukan itu adalah hal bida'a Supaya tidak tersinggung nah, Ini bagus, pertanyaan bagus Terus kalian Tidak semua orang yang melakukan bida'a itu Orang itu mengerti itu bida'a Tidak semuanya ya. Dan kalaupun dia mengerti itu bida'a Kemudian melakukannya Itu semuanya diperlakukan Sama seperti Allah mengatakan Udu'u ila sabili rabbika Bil hikmati Wal mu'idatil hasanati وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِهِيَهْسَدٍ Kalau anda mendapatkan orang yang berbuat bid'ah, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengajak dia kepada Allah. Jangan disinggung bid'ahnya dulu. Jangan anda bilang, ini bid'ah ini. Wah, itu bisa ribut. Tetapi, kenalkan dia kepada Allah dulu. Maka di sini pentingnya tauhid. Tidak ada orang menolak tentang Allah. Tidak ada orang menolak tentang tawheed, kan? Diajarkan kepadanya tauhid dulu, untuk taat kepada Allah. Kemudian diajarkan tauhid Mutaba'ah. untuk kemudian taat kepada Rasulullah, mengenal Rasul, taat kepada Rasulullah. Ya, baru kemudian diajarkan mana yang sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Jangan bilang berat bid dulu, ya, bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu yang begini. Ini adalah merupakan bahasa penghalusan. Sebab orang kita itu halus-halus, meskipun kelihatan. Kalau orang halus itu biasanya tak kelihatan. Ini kelihatan. Nah, makanya harus menggunakan bahasa yang yang halus. Rasulullah mengatakan, mau di al-rifqufi shayin illa wazana, wa, wa mau di ashidjatufi shayin illa wazana. Tidak ada sesuatu kelembutan diletakkan di sesuatu tempat kecuali akan menghias. Dan tidak ada sesuatu yang keras diletakkan ke di tempat kecuali akan apa merusak nah kadang-kadang kita salah paham kita harus keras terhadap ahlu bin'a eh, hey, pahami dulu siapa disebut ahlu bin'a ah itu yang dikaji apa? talbis siblis kalangan Ibnu jawzi ulama ini keras terhadap ahlu bin'a ah ini ini tidak menurutkan salah. ini begitu siapa yang dilakukan oleh para ulama itu Orang yang betul-betul terbukti... ...betul-betul menjadi ahlu bedaah... ...menyerukan kepada bedaahnya... ...dan tidak mau lagi menerima nasihat. Jadi orang kalau sudah disebut sebagai tokoh ahlu bedaah... ...dia kemudian tidak mau menerima nasihat lagi. Bahkan menentang. Itu namanya ahlu bedaah... ...yang harus ditinggalkan, dijauhkan... ...bahkan diperingatkan orang untuk tidak mendekati dia... ...supaya tidak terpengaruh dengan bedaahnya. Tapi dalam proses proses awal... ...harus begitu... Sekarang ini terjadi suatu kenyataan di lapangan orang baru diindikasikan dia ikut kelompok ini atau tergabung dalam apa jamaah itu atau kemudian terlibat dalam satu bid'ah tertentu. Wah, itu dah ahli itu. Ini tidak mengerti duduk permasalahannya. Ya. Makanya bagus sekali Anda membaca karangan Ibnu Ibnu Taimiyah Ibnu judulnya apa? Rahmatu Ahlis Sunnah tujuh ahli bidah. Ah. Ya, ada itu kitab kecil bagus sekali. Rahmatul Ahli Sunnah Tujuh Ahli Bidah. Ah. Itu menunjukkan bagaimana kita di dalam menyikapi supaya tujuannya bukan menjerumuskan orang itu, tetapi menyadarkan, mendakwai mereka, menarik mereka kepada yang benar, ya. Sehingga dengan itu memang diperlukan apa ini sikap yang bijaksana. Benarkah pendapat beberapa ulama bahwa bidah itu ada yang hasanah dan zalalah? Tidak habis-habisnya ini, bid'ah hasanah Ya, Bid'ah hasanah, bid'ah wala, wala ini tidak ada. Makanya, uh, Imam Masyatibi rahimahullah, menulis kitab namanya Al-Aktisam. Al-Aktisam itu bisa disebut sebagai buku pinter tentang bid'ah. Dia bantah semua itu. Pendapat-pendapat orang atau ulama yang mendukung bid'ah hasanah itu. Tidak ada bid'ah hasanah itu. Ya, kalau bit, kalau hasanah bukan bid'ah. Rasul mengatakan mansanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruna amila fil islami sunnatan sayyi'ah, enggak ada bid'ah. Ya. Karena rasul mengatakan wa inna likulli apa? Ah, wa inna kullu madradatin ah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu ada hukum bid'ah hasanah itu. Yang ada sunnah asana dan sunnah sayi'ah. Ternyata hadis yang biasa mereka sebut. Untuk mendukung bin asana, bin asana sahiya, Dengan hadis tadi, itu yang pertama. Hadis itu kaitan dengan apa? Kaitan dengan adanya orang-orang Islam. Yang datang kepada Rasulullah. Dalam keadaan comang campeng, lesu kusut. Sehingga Rasulullah terenyuh hatinya. Lihat itu. Saudara-saudara kita itu datang mereka dalam keadaan lesul, kusut. Hei kaum muslimin, coba kumpulkan. Apa yang kalian bisa bantu untuk mereka itu? Maka para saham pada datang bawa makanan, bawa pakaian, bawa duit sampai terkumpul gundukan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ungkapan tadi itu. Mansan nafid islami, sunatan hasanah. Dia menghidupkan sedekah. Ya memang itu ajaran. Jadi menghidupkan itu. Maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi itu bukan justru mendukung bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah itu. Ada pun ungkapan umar. Ne'matul bid'atuhadihi ini adalah bid'ah yang baik, ukurannya bukan kemudian mendukung bid'ah yang, yang dibikin oleh orang ini. Karena apa? Yang dilakukan umat adalah menghidupkan sunnah Rasulullah, karena dia menganggap setelah Rasulullah meninggal tidak ada lagi wahyu yang turun yang dikhawatirkan ketika waktu Rasulullah hidup di mana orang itu sholat teraweh berjamaah hanya digaris saja. Karena Rasulullah wafat kemudian dihidupkan lagi apa yang pernah diajarkan oleh Nabi itu. Dan kita disuruh oleh Rasulullah mengikuti para sahabat. Mas A'bu al berkata: "Alaikum misalnati, wasulnati khulafar al Rashidin." Almarhudi memang ani. Kita disuruh mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Muhammad Al-Khattab. Makanya itu bukan bid'ah apa uh, asalan. Ibu-ibu, ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan jangan mabrol sendiri. Di sini baru membahas masalah pertanyaan. Ibu-ibu mohon untuk direm. Kalau memang ada pertanyaan apa yang dikaji tadi. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimanakah cara menyampaikan kepada orang tua kita tentang bid'ah sedangkan orang tua kita itu sebagai ustadz di kalangan ahli bid'ah? Wah ini kelas berat. <gul> <gul> <gul> ini kelas beratnya. Ya. Tapi al-yasiru man yasarahullah. Ya orang yang Apani kalau dimudahkan sama Allah, dia akan mudah urusannya. Berapa banyak ustaz-ustaz yang ahli bid'ah menjadi sadar karena anak-anaknya. Ya. Makanya eh, mudah-mudahan anak ini bisa menarik orang tuanya dengan beberapa cara. Cara pertama, anak ini harus betul-betul mengetahui di mana letak bid'ah bapaknya itu. Dan kelemahan argumentasi bid'ah yang dilakukan oleh bapaknya itu, ya itu harus tahu betul. Kalau dia belum tahu, jangan bicara dengan bapaknya kayak gitu. Sebab nanti akan dibalik-balik. Apalagi seorang bapak biasanya, apalagi ustadz dia itu merasa benar sendiri. Apaan kamu kan baru kecil, masih kencur, suka apa? Timbul kesombongannya itu. Kalau kita mampu untuk berdiskusi, mematahkan argumentasinya boleh kita bicara. Tapi kalau tidak, jangan. Lebih ya, bagus kita diam. Cara berikutnya apa? Mempertemukan ustadz itu dengan ustadz lain yang punya kemampuan untuk apa? Berkomunikasi dengan ustadz itu, ya, dengan orang tua ini. Kalau kemungkinan itu akan nanti benturan, takut nanti benturan, ya, maka bisa saja anak ini yang ketiga memberikan kaset-kaset drama yang mengungkap tentang masalah bedah. Alhamdulillah ceramah kan banyak, yang mengukur masalah bedah atau dengan secara enggak langsung enggak enggak apa enggak apa enggak langsung gitu ditaruh ada di meja, ya atau di stel dia stelkan gitu di keras keras suaranya dikeraskan barangkali dia mendengarkan. Nah ketika dia apa mendengarkan itu bisa apa? Kalau memang hidayah Allah datang, bisa apa? Bisa menerima itu. Makanya tidak ada pintu tertutup, ya makanya terus harus harus dilakukan atau kemudian yang keempat lewat buku-buku. Dikasihkan buku, terutama kalau dia ustaz, kasih buku Al-Iqtishom. Ya, karangan Imam Asy-Syafi'i, Al-Iqtishom, ya. Itu beliau menyebutkan secara argumentatif. Ya, kalau anu begini, jawabannya begini. Kalau kamu begini, jawabannya begini, ya. Itu apa? Sistem apa? Eh, apa eh, eh, kayak perdebatan gitu. Dia sampaikan dengan argumentasinya. Bagaimana menurut Islam tentang sihir? Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran Mengingat adanya pendapat dari Firqoh tertentu yang membolehkan Kalau menjelaskan Sehir ini sekarang ada namanya Sehir yang dilakukan oleh Apa ini pasukan baju hitam ya, Mereka biasanya prakteknya pakai baju hitam Pakai apa? apa? Peris, Peris. Kemudian menyian, kemudian apa, pengorbanan, berbahan buat setannya seperti itu, minta di ruan yang gelap, kadang-kadang apa, minta apa, bekas-bekas apa ini, macam-macam lah itu. Jadi ada tanda-tanda yang apa, itu anda bisa baca tandanya sihir itu, atau tukang sihir itu, di dalam kitab asy-syari' muibatar. Kalangan siapa, asy'abul salam bali, dia sebutkan ciri-ciri orang dukun itu. Ya, biasanya ditandai dengan pakaian hitam-hitam. Bukan berarti yang hitam-hitam terus langsung jadi dukun, ya belum tentu. Ya, nah kemudian yang kedua sekarang ada lagi dukun jubah putih. Ya. Kayanya pakai apa? Pakai jubah, paspennya gede-gede, terus gaya-gayanya kayak manset gitu. Hati-hati nah, terhadap perdukunan pakai jubah jubah putih. Ternyata setan ini pintar memang. Ya. Yang hitam untuk orang-orang yang hitam, yang putih untuk orang-orang yang yang putih. Jadi masing-masing dengan madhabnya. Makanya sesekalian, seher adalah seher. Seher adalah seher. Dia menggunakan cara-cara yang tidak syari. Adapun yang diajarkan kepada kita adalah cara menolak seher. Yaitu dengan ruqyah syariyah. Syari dengan apa? Ruqyah syariyah. Menolak seher dengan ruqyah. Ya dengan bacaan bacaan Al-Quran dengan apa tentunya dilakukan oleh orang yang yang saleh orang yang akidahnya benar yang ikut cara sunnah dan tidak dalam rangka mencari fulus bukan praktek untuk apa profesi sifatnya membantu dan tidak perlu pakai apa pakai apa eh, apa kartu nama dan lain sebagainya itu. Ya. Makanya sifatnya kita membantu. Untuk rukyah usahakan hanya sifatnya membantu. <tuh> kalau kemudian kita dikenal orang sebagai orang yang pandai merukyah ya, kalau Anda mau dagang boleh aja dagang yang lainnya. Obat ini, obat itu, tapi bukan rukyahnya, tapi dengan apa? Obat-obatan itu yang apa sifatnya apa? Membantu. Insyaallah itu lebih dekat kepada cara yang syar'i. I. Takut kepada manusia merupakan salah satu bentuk kemusyrikan apakah tidak apakah tidak poligami karena takut kepada istri merupakan satu bentuk kemusyrikan bagaimana solusinya ada seorang ustad ini kejadian betul ada seorang ustad ngomong macam-macam Rupanya ada seorang akhwat tapi dia ini anu, janda. Makanya kalau janda lebih nekat. <SILENCIO> Habis ceramah dia datang sama ustaz, "Ustaz, saya siap untuk dipoligami sama ustaz." kaget dosanya. Terus ustaznya ngomong, "Ya udah, saya tak mikir-mikir dulu." "Kenapa harus mikir-mikir lagi, ustaz? Kalau takut sama istri itu syirik." <SILENCIO> yang ngomong perempuan ini <SILENCIO> kalau Ustadz takut sama istri mikir-mikirnya karena mikir istri itu syirik Ustadz gaji. kenapa Ustadz ciem Ustadz takut masalah rezeki gak usah mikiran, karena itu dijamin sama Allah sampai Ustadznya tidak punya jalan, ya sudah deh, kawin <SILENCIO> subhanallah ya jadi solusinya apa? Laksanakan. Bagaimana pengertiannya dan apa hubungannya dengan ayat jihad? Laikrohafidin, ya? Laikrohafidin ini uh, bukan berarti tidak ada jihad. Laikrohafidin itu adalah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256 lak ikra ya. fi din qad rusdu minal ghaib tidak ada paksaan dalam agama karena yang benar itu sudah jelas yang batil sudah sudah jelas artinya apa kalau suatu masyarakat sudah dilakukan dakwah sudah dilakukan satu upaya penyadaran ya apakah itu lewat dakwah atau lewat jihad ya jihad jihad apa jihad hujumi Maka ketika orang itu disampaikan tentang Islam, dia punya agama, dia punya keyakinan, ternyata dia keberatan untuk masuk Islam. Maka itu diberikan kebebasan untuk mereka, la ikrah hafiqin. Karena memang kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agama-agama Islam. Selama kita sudah menerangkan sama dia Islam itu begini, begini, begini, begini, Silakan anda masuk Islam atau anda masih memegang dengan keyakinan anda, itu hak anda. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada. Kamu harus masalah. Kamu sudah satebak kamu. Tidak ada itu. ya. Karena ukuran agama ini adalah memberikan penjelasan dulu kepada orang. Setelah itu tidak ada paksaan. Dan jihad itu dimaksudkan untuk menghilangkan semua apa kemungkinan pemaksaan mem kepada orang itu. Justru jihad itu melindungi orang untuk tidak dipaksa. Di dalam peragamanya itu. ya. Bukan justru memaksa. Keliru itu. Makanya rasulullah sallam ketika akan mengurus ketika mengutus pasukan untuk melakukan perang jihad maka yang diperintahkan pertama jangan kalian menyerang sebelum kalian serukan mereka kepada islam kalau kalian serukan mereka kepada islam mereka mau berarti mereka saudara kita jangan diperangi kedua kalau mereka tidak mau menerima islam sampaikan mereka silakan kalian memegang agama kalian kalau kalian hidup bersama kami kalian harus membayar jizyah upeti dengan apa perlindungan yang kami berikan kepada kalian. Kalau mereka menentang juga, mereka ngajak perang baru apa dilawan. Gitu. Jadi perang itu adalah merupakan pilihan terakhir setelah diajak dakwah enggak? mau? Setelah diajak Abang hidup bersama dia mau baru dialakukan perang itu. Kejadian gempa di Jogja cobaan atau azab? Kalau di dalam Surat Al-Ahzab, Surat Al-Ankabut. Ya, sebentar dilihat Surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat 40. Allah katakan, "Faqul lan akhadna bi dhanbi." man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bil ard, wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allah yadhimhum walakin kanu anfusuhum yadhlimun." Hakikat Peristiwa seperti apa cukai itu, itu bukan cobaan, ya itu adalah adab karena itu sadu yang terjadi dan kalau kemudian di sana ada orang-orang soleh yang terkena maka itulah Allah katakan wataku fitnatallatusiibanalladina dzalamu mingkum khasa waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan kalian apa hati-hati kalian Ya, kalau Allah sudah menimpakan suatu apa, musibah, suatu adab kepada suatu kaum, tidak dibedakan lagi, ya, mana orang baik dan mana yang tidak baik, semuanya akan kena. Tergantung nanti niatnya. Ya, kalau memang dia orang saleh dan tidak mampu melakukan upaya-upaya apa perbaikan, maka Allah bisa ampunkan karena kesalehannya itu. Kalau kemudian orang itu karena dolim kepada Allah memang apa banyak apa ini syiriknya Allah akan hukum dia dengan itu, ya. Dan untuk anak-anak yang kecil-kecil itu tiket untuk ke surga itu, ya. Makanya semua yang ditetapkan oleh Allah selalu bermanfaat buat, buat manusia dan hukuman manusia yang soleh ya, dan hukuman bagi orang-orang yang, yang apa? Yang tidak beriman kepada Allah itu. Di dalam sebuah hadis dikatakan diantaranya orang yang minta diruqyah tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Mohon bagaimana penjelasannya? Ya. Uh, ini ada dua penjelasannya. Apabila hadis itu diyakini sebagai benar, ya. Diyakini sebagai benar, maka dimaksudkan orang yang meminta ruqyah itu berarti dia keyakinannya kepada Allah melemah. Ya. Padahal dia bisa meruqyah sendiri kan? Dia bisa meruqyah sendiri. Tapi dia minta bantuan sama orang lain. Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta kepada Allah, Allah akan berikan. Kamu meruqyah sendiri, berarti kamu kaitan langsung kepada Allah. Tetapi ketika kamu meminta bantuan sama orang lain, berarti ada kelemahan pada kamu di dalam ketergantungan kamu kepada Allah SWT. Nah, ini bukan berarti orang minta ruqyah enggak masuk surga. Enggak masuk surga tanpa hisapnya itu. Jika siapa? Galis bawah itu. Tanpa hisapnya itu. Makanya di dalam pengertian meminta ruqyah itu berarti ada indikasi hubungan yang lemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang yakin. Kurang mantap. Ya. Tapi ketika kemudian kita sakit. Kita sakit. ya Kita lemah. Tahu-tahu ada orang datang. Megang kita terus kita dirukyah. Tanpa kita minta. Tidak ada masalah itu. Tidak terkena riwayat itu. Yang kedua pendapat diantaranya. Syekh S.A.M. Timia. Dia meragukan kebenaran riwayat itu. Terhadap apa? Minta apa? Di rukyah tadi itu. Nah, namun demikian. Ternyata memang hadis itu sahih, dan itu diungkapkan dalam kitab-kitab Tauhid. berarti menyangkut masalah apa kekurang keyakinan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya upayakan untuk kita bisa merukyah sendiri, sehingga kalau ada apa-apa tidak lagi meminta bantuan apa, minta dirukyah sama orang lain, karena itu adalah ada kelemahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته